S ta'ainu wa nastahdihi wa nataubu ilaihi wa nawaitu billahi min shurur anfusina wa min syi'at amalina ma yahdihi Allah falamu billah wa ma yubli falahadi lah. وأشهد الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا تقووا الله Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaqo rabbakum aladhi khalaqakum min napsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa attaqo Allah aladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kan alaykum rakiba Ya ayyuhal ladhina amanu aqulu qawlan sadida yuslih lakum ma'akum wa yufir lakum dhunubakum wa may yub'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadiy hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asharrul umuri muhdatsatuha fa innakul lamuhdatsatin fi dinii bid'ah wa kullu bid'atin Alhamdulillah marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, limpahan kebaikan, limpahan nikmat yang Allah masih tetap memberikan kepada kita semua. Baik nikmat dunia, nikmat kesehatan, nikmat harta, punya rumah, punya baju, punya kendaraan ya. Dan seterusnya ataupun nikmat agama ya. Nikmat agama seperti mudah melaksanakan ketaatan, ya mudah menghafal Al-Qur'an, mudah menghafal hadis, mudah menuntut ilmu agama istiqamah di atas sunnah, maka ketika kita diberikan nikmat-nikmat tersebut maka wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut sejati beliau Sampai hari kiamat amin ya rabbal alamin Kita masih membahas tentang bab akhlak ya Cukup banyak hadisnya Dan kita sampai di hadis yang panjang Yaitu uh, hadis Yang menjelaskan bagaimana Si nabi kepada para sahabatnya atau akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Uh, kita ulang. Berkata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi' beliau berkata menceritakan kepada kami Jumay' bin Umair bin Abdurrahman Al-Ijliyu. Beliau berkata mengkabarkan kepada kami seorang laki-laki dari Bani Tamim dari keturunan Abu Halah suaminya Khadijah yang dikunyah dengan Abu Abdullah dari anaknya Abu Halah dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhumah qala beliau berkata Hasan berkata Husain mengatakan sa'altu abi ansaratin nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasa'ih saya bertanya kepada ayahku kata Husain ya bagaimana perjalanan nabi bagaimana akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya Maksudnya apa? Bagaimana petunjuk Nabi, muamalah Nabi bersama para sahabatnya. Nah, jadi, karena kita adalah makhluk sosial, otomatis kita memerlukan orang lain. Kemudian, yang termasuk yang diperintahkan oleh syariat adalah kita mencari sahabat. Kita mencari atau membuat sahabat. Tentu, tak kala kita mencari sahabat, menjadikan seseorang sebagai sahabat, maka yang menjadi tolak ukur dia dijadikan sahabat adalah agamanya. Adalah? agamanya. Nah, kemudian bagaimana ketika kita menjadikan seseorang itu sebagai sahabat, maka muamalahnya bagaimana? Maka petunjuk nabi bagaimana? Ya, maka Rasulullah sudah menjelaskan bagaimana kita seharusnya dengan teman kita dengan sahabat kita. Maka ketika Husain, cucu Rasulullah ini bertanya kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bisyir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa tersenyum. Nah, senantiasa berwajah atau berseri-seri wajahnya. Jadi ketika bersahabat, bergaul, maka petunjuk nabi ya ketika kita ngumpul dengan teman-teman kita, sahabat kita, para guru-guru kita, maka biasakanlah dengan wajah tersenyum. Nah, subhanallah ya. Jadi inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita bergaul dengan para sahabat kita, yaitu apa? Biasakan tersenyum ke wajah mereka. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak tersenyum, ya, maka sahabat kita ini bisa salah sangka kepada kita. Dia menyangka kita marah dengan dia. Dia menyangka ada sesuatu antara dia dengan dengan antum ya, ketika antum tidak senyum. Nah, maka Senyum inilah yang menjadikan kita dengan sahabat kita semakin apa semakin kasih sayang ya, tidak berburuk sangka dan seterusnya ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ya bertemu dengan para sahabatnya ketika bergaul juga dengan mereka dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian sahalul khuluk yaitu akhlak Nabi mudah. Maksudnya apa? lembut dan murah hati dan pelan-pelan dan bagus muamalah beliau jadi lemah-lembut ya nah kepada teman pun kita lemah-lembut kepada sahabat lemah-lembut terlebih kita lemah-lembut kepada teman di rumah siapa dia itu adalah istri kita sendiri maka senyum maka berlemah-lembut kenapa kerana istrilah yang menemani kita Kalau kita sakit Yang menunggu sakit kita siapa? Bukan teman-teman kita Namun adalah istri kita ya. Maka inilah uh, Teman kita yang paling utama Yang kita perbuat buat baiki adalah Istri kita sendiri Kemudian Layin al-janib rasul juga memiliki Sifat tawaduk nah, Tawaduk kepada para sahabatnya Tidak menyombongkan diri tidak membanggakan diri, namun memiliki sifat tawadu. Laik sabi falzin wala kalir. Beliau tidak kasar dan keras hatinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah bermuamalah kepada orang yang beliau temui, apalagi kepada sahabatnya dengan keras, dengan kasar, ya, dan juga hati yang keras. Tidak seperti itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Fabi ma'arohmati min Allah lintalhum, walau kun tafzlan galiyul qalbi lan fubu min haulik." Maka dengan sebab rahmat Allah lah, engkau berlemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau kasar lagi keras hatinya, maka niscaya. Orang yang ada di sekitarmu akan lari Orang yang ada di sekitarmu akan menjauhi dirimu Maka dengan sebab rahmat Allah lah, Rasulullah SAW berlemah lembut kepada orang-orang yang beliau temui Kemudian Wala Rasul juga tidaklah orang yang sahaf, suka teriak-teriak Nah, Ingat bahwa kita sebagai seorang muslim Dianjurkan untuk menjaga muru'ah Menjaga kehormatan kita Nah, salah satunya adalah jangan suka teriak-teriak. Ya, enggak itu adalah termasuk hal yang eh uh, memperburukan wibawa kita, menjelekkan kehormatan kita suka teriak-teriak. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar jangan suka teriak-teriak. Bahkan Allah menyebutkan binatang yang paling jelek suaranya yaitu adalah ke keledai. Kenapa? Karena keledai suka teriak-teriak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Luqman ayat 19, "Wa qasidi fi mashyk wa ghub min sautik in ankaral aswati la hamir." Maka berjalanlah dalam keadaan tawadhu dan rendahkanlah suaramu. Allah menyuruh kita untuk merendahkan suara. Kepada teman kita, sahabat kita Orang yang baru kita kenal Kita diperintahkan agar merendahkan suara Jangan teriak-teriak Terlebih kepada keluarga Kepada orang tua Maka jangan teriak-teriak Subhanallah. Kita kepada teman saja Teman biasa atau orang yang baru kenal Kita diperintahkan agar Merendahkan suara Jangan teriak-teriak Apalagi kepada suami Haknya lebih besar dibandingkan dengan Orang tuanya sendiri kepada istri, kepada anak. Nanti anak ketika kita suka teriak-teriak, dia mengikuti. Dan juga berbakti kepada orang tua dengan merendahkan suara di hadapan mereka. Jangan teriak-teriak, jangan mengangkat suara dengan suara yang tinggi. Kemudian Allah mengatakan, Inna angkarul aswatilah sautul hamil. Sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suaranya. Keledai. kenapa? karena dia suka teriak-teriak Allah, sebut, Allah sebutkan itu adalah suara yang paling jelek tatkala binatang ini suka teriak-teriak kemudian juga wala fahashan Rasulullah Wasallam tidaklah fahash apa itu fahash? as-sayyi'u minal qawli wal fi'li yaitu buruk ucapan dan perbuatan Rasul ucapannya tidak buruk tidak porno, tidak jorok, tidak. Tidak ya. boleh seorang muslim itu berkata-kata jorok, berkata-kata porno, terlebih di dalam masjid. Haram hukumnya. Kenapa? Karena merusak kehormatan masjid. Ya. Jangan sampai berkata-kata yang porno, yang jorok di dalam mas masjid. Wajib kita menjaga kehormatan masjid. Walau ayyabin Rasul juga bukan orang yang suka menjelek-jelekkan Suka menyebutkan aib orang lain Tidak seperti itu Baik Rasul tidak menyebutkan aib makhluk hidup Maupun benda mati Seperti makanan Rasul tidak menjelek-jelekkan makanan Apapun itu Maka jangan jelek-jelekkan Baik makhluk hidup ataupun benda, mah, benda mati Contoh kita punya HP Yang buruk, yang murah Maka jangan dijelek-jelekkan Kenapa? Karena masih bisa berfungsi dan bisa masih dimanfaatkan, wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka menjelek-jelekkan barang yang kita miliki. Apalagi kita menjelekkan istri kita, menjelek-jelekkan anak kita wal iya dzibilah, menjelek-jelekkan orang tua kita karena ada kekurangan yang ada di diri mereka, enggak boleh. Kita pun juga memiliki banyak kekurangan. Ya, jadi uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah suka menjelek-jelekkan baik kepada makhluk hidup ataupun kepada benda mati seperti kepada makanan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengingkari dan menjelek-jelekkan pelaku maksiat. Maka maksiatnya Rasul ingkari. Ya. orangnya Rasul ingkari. Rasul katakan maksiat tersebut adalah perbuatan buruk. Jadi ketika berkaitan dengan kesyirikan, kemaksiatan kebidahan maka rasul mengingkari dan menjelek-jelekkan perbuatan ter tersebut kemudian wala musyahin rasul juga bukan orang yang sangat pelit Mush musyah itu adalah tingkat pelit yang paling tinggi syahih jadi gimana maksudnya jelek uh, uh, pelit yang paling tinggi derajatnya Yaitu terhadap dirinya saja dia pelit Dia tahan-tahani yang dia inginkan padahal punya harta punya duit nah, Contoh ingin sekali membeli misalnya mertabak Duit banyak namun ditahan-tahani tidak mau mengeluarkan duit sayang dengan duit Padahal duit banyak Nah kepada diri sendiri saja dia pelit Apalagi kepada orang lah lainnya Nah, pelit kepada diri sendiri ini dinamakan dengan syahih. Dinamakan dengan syahih. Selain dia pelit terhadap diri sendiri, dia juga menginginkan kenikmatan milik orang lain. Nah, ini namanya syahih. Terkumpul padanya dua keburukan. Kepada diri sendiri saja sudah pelit dan juga menginginkan kenikmatan yang dimiliki orang lain. Sangat ingin, sangat tamak dengan Kenikmatan yang ada pada orang lain. Padahal dia sudah punya, namun sangat tamak kepada harta orang lain dan seterusnya. Nah Rasulullah Alaihi Wasallam tidaklah sangat pelit baik terhadap hartanya dan ilmunya dan nasihatnya. Maka pelit itu konteksnya tidak hanya pelit kepada harta. Yaitu jangan sampai kita juga pelit terhadap ilmu kita dan juga pelit terhadap nasihat. Maka Rasulullah SAW orang yang sangat pemurah dari sisi harta Subhanallah sangat pemurah dari sisi ilmu Subhanallah tiap hari para sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah SAW nasihat senantiasa Rasulullah SAW banyak memberikan nasihat kepada para sahabatnya maka konteks politik itu bukan cuma dari sisi harta. Dari sisi ilmu, jangan pelit dengan ilmu Dari sisi nasihat, ketika ada orang yang minta nasihat Maka jangan pelit terhadap na nasihat antum. Ketika antum punya ilmunya Punya sesuatu yang dikasihkan Ada catatannya Maka berikanlah nasihat kepada orang yang meminta Berikanlah ilmu ketika antum punya Sebarkan, jangan pe pelit Kemudian I'taqafalu amala yasht amala yashtahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melupakan melupakan sesuatu yang beliau tidak sukai. Misalnya ada seseorang yang Rasul tidak sukai karena akhlaknya atau apanyalah misalnya. Namun Rasul tidak lama maksudnya cepat menghilangkan ketidaksukaan beliau itu. Ya. Dalam artian tidak dipendam ketidaksukaannya. Contoh misalnya kita ada orang yang menzalimi kita atau berbuat salah kepada kita sekali misalnya. Namun kita maafkan. Setelah kita maafkan, maka kita tidak mengungkit-ngungkit, kita lupakan itu. Nah, itu namanya taghaful. Termasuk sifat yang terpuji, yaitu apa? Melupakan kesalahan orang lain. Istri kita banyak salah dengan kita. Kita lupakan, jangan diungkit-ungkit. Suami kita sering salah kepada istri. Maka istri jangan ongkit-ungkit kesalahan suami. Lupakan itu. Ketika dia salah dan dia minta maaf, maka lupakan. Jangan diungkit-ungkit. -ung nah, melupakan kesalahan orang lain itu namanya taghaful. Dan termasuk hal yang terpuji. Jangan diungkit-ungkit, kasihan dia. Istri kita banyak salah kepada kita. Suami pun juga banyak salah kepada is, istri. Maka jangan saling mengungkit. Saling taghaful. Melupakan, melalaikan kesalahan tersebut. Jangan diungkit-ungkit. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar bisa menerapkan sakinah mawaddah warohmah di antara dua pasangan saling melupakan kesalahan jangan diungkit ingkit um. Nah, Rasulullah orangnya seperti itu, tidak mengungkit ungkit kesalahan orang-orang lain. Rasul lupakan itu. Ya, Rasul secepatnya melupakan kesalahan orang lain. Kemudian Al Imam Asy-Syafi'i, ya, pernah mengatakan tentang sifat taghaful ini. Kata beliau, "Alladibul aqil" Orang yang cerdas lagi berakal Yaitu orang yang cerdas yang suka mutagafil Yang suka melupakan kesalahan-kesalahan orang lain Tidak mengungkit-ngungkitnya Maka dinamakan kata Imam Syafi'i Orang tersebut cerdas dan berakal Maka ini perhatikan para jemaah sekalian ya, Jangan sampai kita suka mengungkit kesalahan orang lain Terlebih kesalahannya cuma sekali kesalahannya gak sengaja, kita ungkit-ungkit tiap kali ketemu diungkit-ungkit kasihan dia, dia otomatis merasa bersalah terus nah maka sifat terpuji adalah taghaful, melalaikan atau melupakan kesalahan orang lah lain, tidak diungkit-ungkit kemudian khalifah yang keempat meneruskan lagi bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya wala yu isu min hurajihi wala yukhayyibu fihi Rasul tidak membuat putus asa orang yang mengharapkan pertolongan beliau dan juga tidak mengecewakannya. Maka kata Syekh Abdul Razab, apabila datang seseorang yang meminta kepada Rasulullah sebuah permintaan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membalas dengan ucapan yang bisa membuatnya putus asa. Jadi misalnya kita ada orang yang meminta kepada kita, qadarullah kita tidak memiliki Maka ucapkanlah ucapan yang dia tidak putus asa. Ucapan yang dia masih memiliki harapan agar bisa minta pertolongan. Contoh misalnya ada teman kita yang berhutang kepada kita. Kebetulan kita tidak punya. Maka jangan sampai kita membuat dia putus asa. Dalam artian, dia misalnya minta pendapat kepada kita. Bagaimana kalau saya berhutang kepada si Haji Anu, Haji itu Haji Fulan, Lalu kita, jangan Kayaknya Amun muha kayak ikan Kadidin jami bang, nah, jangan seperti itu Kalau kita tidak bisa Menghutangi maka kasih solusi Minimal dia Tidak putus asa uh, Setahu ana ada pang ikhwan kita ya, Yang suka minjam Namun antum harus amanah kepada beliau nah, Kita kasih solusi Jangan membuat dia putus ah, asa Kita kasih solusi Kemudian, nah perhatikan ya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seseorang yang menginginkan sesuatu dari Rasul, namun Rasul tidak memiliki sesuatu tersebut, Rasul mengucapkan ucapan yang baik sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau mengamalkan firman ini wa imma ta'riyoon anhu mubtiga arahmati mirlabik. Tarjuha fakulahum kaulan mai surah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun angkau berpaling dari mereka, dari mereka para uh, keluarga Dawil Kurba, karena mencari rahmat dari RobMu, ya, yaitu ketika beliau tidak memiliki, namun beliau ingin mencari harta yang lain sehingga bisa meminjamkan atau memberikan. Yang engkau harapkan Maka ucapkanlah kepada mereka Ucapan yang baik Jadi ketika Rasulullah berpaling Dari para keluarganya Atau kerabatnya Maksudnya berpaling ini tidak bisa meminjami Tidak bisa menghutangi Tidak bisa tidak bisa memberi Namun Rasul mencari rahmat Allah Dalam artian Rasul mencari solusi Beliau misalnya berdagang Atau apa sehingga bisa Mengasih keluarganya Atau para sahabatnya Nah, ketika tidak mampu, maka ucapkanlah kepada mereka ucapan yang yang baik. Jangan sampai menjadikan mereka putus asa atau menjadikan mereka sakit ha, hati. Jadi, kalau kita tidak memiliki, maka ucapkan ucapan yang baik. Doakan dia, mudah-mudahan kamu mendapatkan solusi. Semoga Allah mudahkan. Atau kasih solusi kamu bisa minjam ke situ. Kamu bisa minjam ke sifulan. Kasih solusi, jangan dibikin putus ah, asa. Karena ketika seseorang itu terdesak mencari pertolongan, maka siapa yang diharapkan, kalau bukan keluarganya, para sahabatnya, yang dia percaya kepada kita, ya maka ketika kita tidak mampu menolongnya, maka ucapkanlah ucapan yang baik, doakan kemudahan untuk dia, atau kasihkan solusi uh, sehingga dia bisa uh, apa namanya meluluskan dari hajatnya tersebut. Kemudian Ali bin Abi Talib meneruskan Qadatalka nafsahu min thalathin al-miro'i wal-ikthari wa ma la yaknihi Dan sungguh Rasul meninggalkan dirinya atau membuang dirinya dari tiga sifat ini Yang pertama al-miro'i debat kusir, debat yang tidak mencari kebenaran debat hanya sebatas untuk menyombongkan diri dan seterusnya maka rasul tinggalkan wal iqtar dan memperbanyak harta wa ma dan mengerjakan apa yang tidak ada manfaatnya mengerjakan perbuatan yang sia-sia maka rasul semuanya tinggalkan yang pertama adalah berbantah-bantah atau berdebat-debat kusir yang kedua memperbanyak harta dan dunia, yang ketiga tenggelam dalam perbuatan atau ucapan yang tidak ada faedahnya atau yang sia-sia. Dan bertengkar atau berjidal itu termasuk hal yang mana Allah mencabut rahmat dari kita. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu kapan Lailatul Qadar Kemudian Ada Dua sahabat beliau yang bertengkar Yang berselisih, yang berjidal Sehingga Allah angkat pengetahuan Nabi Kapan terjadinya Laylatul Qadar Maka nah, itu menunjukkan apa? Perselisihan, jidal Itu membuat rahmat Terangkat dari Dari kita Rahmat Allah terangkat dari dari kita Maka Jangan sampai kita terbiasa jidal, debat, kusir, ya. Bertengkar terhadap istri kita, anak kita, teman-teman kita. Jangan mudah kita bertengkar. Jangan mudah kita bertengkar. Kenapa? Karena bertengkar. Karena bertengkar membuat Allah mencabut rahmatnya dari kita. Terkadang ada jenis orang, ya. Dikit-dikit bertengkar. Dikit-dikit berselisih. Dikit-dikit jidal, ya kenapa seperti itu mudah sekali berselisih, mudah bertengkar ya. maka apalagi kita terhadap pasangan kita ya. maka karena kita ingin menginginkan rahmat dari Allah kita mengalah lebih baik apa mengalah karena kalau dua-duanya tidak mengalah otomatis bertengkar kalau satu mengalah maka akan meredak maka kita menginginkan kasih sayang ada di keluarga kita. Ada di rumah tangga kita. Maka caranya apa? Jangan suka bertengkar. Kalau bertengkar maka secepatnya dikasihkan solusi jalan keluar. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Karena membuat Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kita. Atau mencabut rahmat Allah dari kita. Kemudian. min Rasul meninggalkan manusia dari tiga tiga hal atau tiga macam yang pertama apa kanala yazu muahaden rasul tidaklah mencaci seseorang rasul tidaklah menghinakan orang lain nah jadi ini termasuk sifat yang harus kita tiru adalah la yazu muahaden rasulullah saw tidaklah menghinakan seorang pun Walaupun ibu dan juga tidak mengorek aibnya atau menyebutkan aibnya. Bahkan Rasulullah saw melarang yang demikian. Walaupun lubu auratahu dan Rasulullah saw juga tidaklah mencari-cari aibnya, mengorek ngorek kesalahannya. Jangan, ya. Kita sebagai seorang Muslim jangan mengorek ngorek kesalahan orang lain. Jangan tajasus, jangan memata-matai kesalahan orang lain. Hukumnya haram. Allah melarang kita untuk walayat ajesus dan janganlah kalian saling dan janganlah kalian apa ajesus memata-matai, mengorek-ngorek kesalahan orang lain, memata-matai aib orang lain. Enggak boleh. Hukumnya adalah haram. Walayatakalamu illa Fima mauroja sawabah. Dan Rasul tidak berkata-kata kecuali ucapan yang Rasul harapkan pahala darinya. Nah, maka ini tips bagi kita agar lisan kita tidak mengucapkan yang sia-sia, lisan -sia, kita tidak bermasihat kepada Allah sebelum kita ucapkan ada pahalanya enggak. Nah, Ketika kita mengucapkan ucapan ini, nih, ini ada pahalanya enggak? Bertemu dengan kawan, kira-kira ucapan kita ini ada pahalanya enggak? Kapan dikatakan ucapan itu ada pahalanya? Banyak. Kita bertasbih, berpahala. Berdikir, berpahala. Kita menggembirakan hati teman kita, berpahala. Kita menyenangkan hatinya, berpahala. Kita memberi nasihat, berpahala. Kita menolong dia dengan ucapan, berpahala. Itu yang disebut dengan mengharapkan pahala dari ucapan. Maka kalau kita ingin menjaga lisan kita, maka ingatlah ketika kita ingin mengeluarkan ucapan tersebut, ini ada pahalanya enggak, ada manfaatnya enggak kalau tidak ada, maka tidak diucapkan kalau ada pahalanya, maka diucapkan ya. jadi sehingga apa? lisan kita tidak mengatakan yang sia-sia nah termasuk bagusnya, indahnya Islam seseorang dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya lisannya dia jaga dari yang tidak ada faedahnya matanya dia jaga dari melihat yang tidak ada faedahnya, telinganya dia jaga dari mendengar yang tidak ada faedahnya maka ketika seseorang itu mampu menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan yang sia-sia maka itu sebagai benteng sebagai tameng agar dia tidak melaksanakan perbuatan maksiat kenapa demikian? karena Ketika seseorang itu mampu menjaga dirinya dari perbuatan sia-sia, maka dia lebih mampu untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Yang sia-sia, yang tidak ada dosanya saja dia mampu. Maka apalagi yang perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih mampu. Apa keutamaannya orang yang meninggalkan perbuatan sia-sia? Perhatikan sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza ahsana ahadukum islamah fa kullu hasanatin ya'maluha ya la, ya tuktabu lahu bi asyri amsalihha ila sab'imi'ati dzikfin wa kullu sayyi'atin ya'maluha ya tuktabu lahu bi misliha hatta yalqallahu azza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Apabila salah seorang di kalian Memperbaiki keislamannya Memperindah keislamannya Caranya apa? Dengan meninggalkan yang tidak ada faedahnya Apa keutamaannya? Rasul mengatakan Maka satu kebaikan yang dia kerjakan Akan dibalas 10 sampai 700 Dari 10 sampai 700 Berlipat ganda dan setiap satu keburukan yang dia kerjakan maka akan dibalas semisalnya yaitu apa satu keburukan cuma dibalas dengan satu keburukan saja sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala nah ketika orang ini beramal saleh salat membaca Al-Qur'an ternyata berlipat ganda subhanallah dari 10 sampai 700 bahkan bisa lebih kenapa karena dia memperbaiki keislamannya memperindah keislamannya caranya apa dengan meninggalkan hal-hal yang tidak ada faidahnya sehingga salat dia berlipat ganda melebihi orang lain kemudian puasa dia membaca Al-Quran senyum dia membantunya dia menolongnya dia maka berlipat gan ganda maka tidak semua orang sama pahalanya contoh kita salat berjamaah sama-sama apakah pahalanya sama banyak tidak tidak sama ada yang sedikit ada yang banyak ada yang berlipat ganda Maka di antara faktor yang melipat gandakan pahala kita adalah dengan memperbagusi memperindah keislaman kita. Bahkan uh, disebutkan ada sebuah cerita yang disebutkan oleh al hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jamiul Ulum wal Hikam, syarah dari Arba'in An-Nawawi. Beliau menceritakan bahwa ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sakit. Ya. Namun wajahnya ya talak-lak bercahaya, wajahnya putih bercahaya. Padahal kan ketika orang itu sakit kan biasanya pucat, wajahnya lesu, kadang menghitam, mungkin karena pengaruh obat dan macam-macam. Ini tidak sahabat ini ketika dia sakit malah wajahnya bercahaya. Nah ketika dijenguk oleh orang-orang, orang-orang bertanya kenapa wajahmu wajahmu bercahaya? Kemudian beliau menjawab, "Tidaklah ada amalan yang paling aku percayai daripada dua amalan." Yang pertama beliau mengatakan, "Quntu la atakal lamu la saya tidaklah berkata-kata dengan perkataan yang tidak ada faedahnya. Yang kedua, "Wa kana lil muslimin." Hatiku selamat kepada kaum muslimin. Hatiku tidak hasad Hatiku tidak dendam, tidak iri, tidak dengki, tidak menaruh dendam, tidak permusuhan Dan macam-macam penyakit hati kepada kaum muslimin Hati beliau selamat Ketika hati beliau terjaga, bersih, putih Maka Allah pancarkan lewat wajah beliau Sekalipun lagi sah, sakit, subhanallah Ini keutamaan orang yang menjaga lisannya dari ucapan sia-sia Dan menjaga hatinya dari penyakit hati kepada kaum muslimin jangan sampai suka dikit-dikit hasad kepada orang dikit-dikit dendam dikit-dikit memusuhi ini maunya apa orang seperti ini itu penyakit hati penyakit hati haram dikerjakan jangan hasad, jangan iri jangan men menaruh dendam menaruh permusuhan itu penyakit hati jangan sampai ke bawah mati ya. bahaya kalau kita memiliki penyakit hati maka maafkan ada orang yang buruk dengan kita kita maafkan. Ya kita maafkan berpahala pahala besar. Ya. Kita teruskan. Wa idza takallama atraqaju lasahu kaannama ala ruusi mutoiru. Dan apabila beliau berbicara misalnya bernasehat, menjelaskan ilmu, menjelaskan Al-Qur'an ya. Dan apabila apabila beliau berbicara Maka para sahabatnya menundukkan kepalanya, seakan-akan di kepala mereka ada burung. Itu menunjukkan bagaimana para sahabat ini ketika duduk bersama Nabi, sangat tenang. Saking tenangnya, seakan-akan di kepala mereka ada burung, tidak bergerak. Kan biasanya ketika burung itu hinggap di suatu tempat, pasti di tempat yang tenang. Tidak mungkin tempat yang bergerak-gerak. Diumpamakan para sahabat ketika mereka duduk bersama Nabi-Nabi berbicara, maka para sahabat mematung tidak banyak gerak. Ini bagus diterapkan oleh para penuntut ilmu ya jangan sampai kita mengganggu guru ketika lagi mengajar. Ya, jangan banyak gerak. Ya, beda halnya misalnya dia memiliki kondisi apa penyakit ya yang harus mengharuskan dia banyak gerak maka tidak masalah. Jadi Adab itu sangat diperlukan ketika belajar Jangan sampai mengganggu Ustadznya suka gerak-gerak Apalagi bercanda, ngobrol, main HP Dan seterusnya Maka perhatikan adabnya Makanya para sahabat ini luar biasa ilmunya Luar biasa amalannya Kenapa? Karena mereka luar biasa adabnya kepada Rasulullah SAW ya, Akhlak luar biasa Luar biasa Ini harus kita tiru sebagai penuntut ilmu agama Jangan sampai kita duduk di majelis ilmu Malah membuat jengkel ustadznya Ngobrol, ketawa-ketawa mana adabnya? Ya. Jangan sampai punya ilmu namun tidak ada adab. Ya. Nah, kata Syaikh Abdul Razak beliau mengatakan: Wahadafihi at-tambi ala tamamisuku nihaulai wahadahim, wahuduhihim, wahinsaatihim fi majlis Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menjelaskan tentang peringatan atau perhatian atas sempurnanya diamnya para sahabat Nabi dan sempurnanya adab mereka dan tenang mereka diam mereka di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa maka jangan membuat ustadz marah dengan kita ngobrol di, di majelis ilmu ya kemudian kemudian kita bercanda-canda dan seterusnya. Kemudian, "Wa fa iza sakata takallamu." Dan apabila Nabi diam, maka Nabi, maka mereka sahabat Nabi berbicara. Maksudnya apa? Apabila Rasul berdiam dari menjelaskan, dari mengajar, maka mereka berbicara. Maksudnya apa? Mereka tidak berbicara ketika Nabi juga berbicara. Mereka mulai berbicara ketika Nabi diam Selesai menjelaskan Selesai memberi nasihat Baru mereka berbicara Tidak memotong ucapan si guru Tidak memotong ucapan Rasulullah Alaihi Wasallam. Kemudian La yatanaza'una indahul hadith Jadi ini Adab sahabat bagaimana Nah, Tadi disebutkan Ketika Rasul sudah diam Maka mereka berbicara Entah bertanya dan seterusnya Layatana za'una indahul hadith Dan mereka para sahabat Tidak Berbantah-bandah Atau berselisih ucapan di sisi Nabi Maksudnya apa? Kalau bahasa banjarnya ketika ada Ustaz Jangan berhual di higasidin Ini kada sengaja berhual di higasidin Kesian sih din Para sahabat itu Tidak berselisih di hadapan Nabi Di sisi Nabi SAW Enggak ada adatnya Ya tidak ada etikanya. Ini musuhan dihingga ustaz, subhanallah. Di samping ustaz musuhan. Apalagi di samping yang bukan ustaz. Ini perhatikan para pemirsa sekalian. Jadi di majlis Rasul tidak ada yang bermusuhan, tidak ada yang memiliki perselisihan ya. Maka para sahabat menjaga hal tersebut. Kenapa? Karena mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, waman takal lama endahu lahu hatta yafruq. Dan orang yang berbicara di sisi Nabi, maka para sahabat diam sampai orang itu selesai berbicara. Jadi misalnya ada ketika mereka duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh hadis Jibril. Hadis Jibril itu kan malaikat Jibril menyerupa seorang laki-laki yang memakai baju sangat putih, rambut yang sangat hitam. Nah. Ketika Rasulullah bersama para sahabatnya tiba-tiba malaikat Jibril dengan tampilan seperti ini datang. Kemudian malaikat Jibril berkata-kata kepada Rasul. Nah para sahabat ngapain? Diam. Ya. Jadi ketika ada orang yang berbicara di sampingnya, ada tamu misalnya, ada orang yang datang, dia berbicara kepada Nabi, maka para sahabat di diam. Sampai apa? Sampai orang ini selesai berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memotong, tidak memotong orang ter, tersebut. Hatta yafrughu hadithuhum sampai selesai ucapan mereka indahu di sisi Nabi hadithu awalihim afwan. Hadithuhum indahu hadithu awalihim Ucapan mereka di sisi Nabi itu ucapan yang pertama kali Maksudnya apa? Orang yang berbicara di sisi Nabi pertama kali yaitu orang yang memulai dengan ucapan. Orang yang memulai dengan ucapan. Atau yang paling berhak di antara mereka untuk berkata-kata adalah orang yang mendahului mereka. Contoh misalnya bertanya. Ya. Maka yang bertanya siapa? Yang bertanya yang duluan datang misalnya. Maka yang bertanya yang Duluan ngomong, duluan berbicara, maka dia yang ber, bertanya. Jadi menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kemudian kata, kata Ali bin Abi Thalib meneruskan, yadhakumi ma yadhakunaminhu, wa yataajabu ma yataajabunaminhu. Rasul tertawa dengan apa yang dengan sesuatu yang para sahabat juga tertawa. Maksudnya apa? Ketika para sahabat tertawa, Nabi juga ikut ter tertawa. Maka kita sebagai guru kah, sebagai ustadz kah, panutan kah, jangan jaim ketika kita sama-sama tertawa. Ada sesuatu yang lucu, teman-teman kita tertawa, kita menahan, karena saya ustadz, karena saya lulusan luar negeri, jangan. Dalam rangka agar kita semakin lunak, semakin akrab, ketika itu memang lucu teman-teman kita ketahui kita juga tertawa tertawa jangan ditahan ta, tahan wa taat jabu nabi wa dan rasul merasa takjub dengan apa yang para sahabat juga merasa tak takjub nah, jadi sama-sama takjub tidak tidak tidak jaim dan seterusnya nah, ini menunjukkan bagaimana menunjukkan bagaimana indahnya lembutnya bergaulnya nabi kepada para sahabat dan bagaimana akrabnya nabi kepada para sahabatnya Ketika mereka tertawa, Nabi juga tertawa. Mereka merasa takjub, maka juga Nabi merasa tak takjub. Tidak beda dengan teman-temannya. Kemudian, wassbi rulil qari' al jafwah fi mantiqi wamas alatih. Dan Rasul sabar menghadapi orang asing atas kekasarannya, baik pada ucapannya maupun Memin, permintaannya Jadi terkadang ada Arab Baduy Datang ya Arab Baduy ini kan asing ya Datang kepada Nabi Sallallahu Ternyata kasar, ucapannya kasar, perbuatannya kasar Ya Pernah ada seorang Arab Baduy Yang menarik selendang Nabi Sampai leher beliau Ada bekasnya karena tarikan tersebut Ternyata orang Arab Baduy ini ngapain Dia menarik selendang Nabi Ternyata ingin meminta sesu, sesuatu Nah kalau kita sebagai Pemimpin kan misalnya ada orang yang meminta dengan cara yang kasar Kita kadang membali Nah itu kebiasaan kita Ini enggak ya Nabi tetap sabar kepada orang yang asing Sekalipun ucapannya kasar Cara memintanya juga kasar Nabi sabar Nabi sa sabar Nah adapun teman-teman beliau Sahabat-sahabat beliau maka, maka mereka terdidik di majlisnya Rasulullah Alaihi Wasallam Dengan akhlak yang utama dan adab yang tinggi ya. Ini kan kepada orang yang asing. Nah, maka Rasul tetap sabar. Nah, kepada sahabat-sahabatnya, kepada teman-temannya ya, uh, mereka terdidik di majelis Rasul di atas akhlak yang utama dan adab yang yang tinggi. Kemudian, <tuh> hatta in kan ashabuhu la yastajribunahum sampai-sampai para sahabat nabi mendatangkannya agar uh, agar mereka tunggu bentar ini kurang jelas nih mendatangkan jadi sampai-sampai para sahabat nabi itu mereka mendatangkan orang yang seperti ini orang yang asing tadi, kenapa? karena ketika orang asing ini menghadap nabi dan bertanya maka mereka berani untuk bertanya, jadi terkadang para sahabat itu mengharapkan orang yang asing datang, orang badui itu datang kenapa? karena dengan adanya mereka orang Arab badui ini, orang asing ini dia suka bertanya kepada nabi dan mereka berani bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Terkadang pertanyaannya singkat. Namun ternyata Nabi menjawab dengan lebar, dengan luas. Nah, jadi uh, Rasulullah s.a.w. ketika bermuamalah kepada orang yang asing atau kepada orang Arab Baduy misalnya, maka Rasul tetap sabar menghadapi mereka. Bahkan ini yang dinantikan oleh para sahabat. Kenapa? Karena mereka sering bertanya kepada Rasul. Sehingga mereka mengambil manfaat dari pertanyaan orang asing tersebut. Kemudian Rasul mengatakan, wajakul dan Rasul bersabda, ida roa itum polibahajat lubuha faarfiduhu. Rasul mengatakan, apabila kalian melihat seorang yang mencari atau menuntut sebuah hajat atau mencari sebuah hajat yang dia cari. Maka tolongilah untuk menunaikannya. Jadi ketika kita melihat teman kita ada hajat, ada keperluan. Nah, kalau kita mampu untuk uh, apa namanya menolong, maka tawarkan pertolongan kepada orang tersebut. Jadi ini adalah termasuk perintah Nabi agar kita menolong orang yang membutuhkan. Ya, maka banyak sekali keutamaannya ya. Perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang sahih uh, bahwa, wallah. Fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi dan Allah di dalam pertolongan hamba selama hamba tadi menolong saudaranya maksudnya apa? Ketika kita suka menolong maka Allah pun juga suka menolong ki, kita. Al jazau min jinsil amal bahwa balasan tergantung per perbuatan. Kemudian, wala yakbalus sanaa ilminukafiin dan Rasul tidak menerima pujian. kecuali maafkan coba masih ada keraguan wala ya. yakbalus sana'a illa min mukafiin dan rasul tidak menerima pujian kecuali menurut yang sewajarnya dan rasul tidak menerima pujian kecuali ada balasan. Maksudnya apa? Termasuk perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi yaitu adalah Afwan termasuk uh, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi adalah membalas kebaikan tersebut. Jadi, afwan ketika ada seseorang yang rasul tidak menerima pujian atau rasul tidak menerima hadiah kecuali beliau membalas. Jadi ini termasuk apa namanya termasuk petunjuk Nabi saw. Ketika ada yang memberi kita sesuatu maka dibalas. Wala yaktau ala ahadin hadithah kata yajuzak fayaktauhu binahin alqiam dan tidak ada yang memutus dan Rasul tidak memutus ucapan seseorang sampai eh, kecuali dia melampaui batas. Jadi kata Ali bin Abi Talib mengatakan. Dan Rasul tidak memutus suatu ucapan kecuali ucapan tadi melampaui bah, batas. Maka Rasul putus dengan larangan atau Rasul berdiri dengan meninggalkan. Jadi ketika ada pembicaraan uh, yang normal yang baik maka Rasul tidak memutus. Namun ketika ucapannya buruk, keburukan dosa ya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang atau Rasul berdiri untuk mening meninggalkan. Nah, inilah e, bagaimana hadisnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bermuamalah dengan para sahabatnya. Namun hadis dengan sanad ini lemah, ya hadisnya lah lemah. Namun kita katakan secara garis besar maknanya banyak yang sahih yang benar. Maknanya banyak yang benar. Bagaimana indahnya akhlak Nabi. Bagaimana? sikap nabi kepada para sahabat kemudian sikap sahabat kepada para nabi yang harus kita contoh sehingga kita benar-benar melaksanakan petunjuk nabi ketika berkawanan ketika ngumpul dengan teman-teman ada petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita teruskan hadis yang berikutnya 352 qala al-imamu tilmizi hadatsana muhammad ibnu bashar قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان أي ثوري أن محمد بن المنكر قال سمعت جاب ربي عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قد فقال لا تدك diminta sesuatu sama sekali lalu rasul mengatakan tidak maksudnya apa ketika rasul diminta sesuatu rasul tidak pernah mengatakan tidak. Ketika beliau memiliki barangnya, ketika itu diminta, maka Rasul tidak pernah mengatakan tidak. Pasti iya dan dikasihkan. Nah, perhatikan penjelasannya. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan sesuatu sama sekali Rasul ucapkan tidak. Maksudnya apa? Tidak memberi. Enggak seperti itu. Jadi, ketika ada orang yang meminta, maka Rasul mengatakan saya tidak memberi. Tidak seperti itu. Atau makna la ini juga adalah sebagai ikhbar, sebagai berita atau kabar bahwa rasul tidak memiliki yang diminta. Jadi, ketika ada yang mengatur, wahai rasul saya meminta kambing, la. Maksudnya apa? Tidak pu punya. Jadi, maknanya bisa uh, tidak tidak uh, tidak memberikan, tidak untuk tidak memberikan atau maknanya adalah mengkabarkan yaitu tidak ada atau tidak memiliki barang yang diminta nah, hadis ini eh, sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari hadis ini juga menunjukkan bagaimana dahsyatnya pemurah Nabi SAW ketika beliau memiliki sesuatu dan diminta maka Rasul kasih kemudian ada faedah lain dari hadis ini Kita teruskan. Jadi intinya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka memberi, ya suka memberi, Jadi tidak ketika misalnya beliau punya banyak harta, punya hartanama yang banyak, maka ketika ada yang meminta, maka Rasul kasih. Bahkan ada seorang laki-laki yang meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kambing, namun Rasul kasih kambing diantara dua genung. Kambing diantara dua dua gunung itu menunjukkan bahwa kambingnya sangat, ba sangat banyak. Tapi kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala uh, memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengistiqamahkan kita di, di jalan yang hak ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan taufik kepada kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Dan senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.